kan inte heller Jump out! Keselhan yang telah ku perbuat Jadi penyebab kau pergi Kalau kalian suka, tolong sebarin ke temennya, klik like, subscribe di sini di LACCA TV. Support terus LACCA. Eh.